تعلم وتعلم الفاده للسفاره فن المنفعه بين الفطاح المنار صاغت بالاسوس لحن جس والروح اولي ديننا الخاص من العام وسلون يبا لهذه البلده الوهي الدرس 26 سلام مرحبا عند وسام مرحبا وانجعم شيخ خمس قاف رحاب القادر وحسن سوله ومفراهيم هم انه شي مرحبا الفرح يسكنون الجنه ارتحنا فتح العارفين ارزقنا علم التاويل واجعلنا علماء العاملين وارزقنا سواء على هذين يقل نيصالح جامع شامل للخدمه الاخره اكملها واتمها بجيل الخربري والسعد العلوي والى حضره المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه Bismillah, alhamdulillah Wa Al salatu wa salamu ala rasulullah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa akhwafu ma akhafu ala ummati al-hawa wa tulul amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda akhwafu yang paling aku takuti yang paling aku takuti Ma'akhafu dari apa yang aku takuti Ala ummati atas umatku Apa yang akan menimpa umatku Kata Rasulullah Apa yang akan menimpa menimpa umatku Yang paling aku takuti Ada dua Pertama Al-hawak maksudnya yaitu ittiba'ul hawa. Yang paling aku takuti dari umatku adalah ketika umatku mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, watulul amal. Yang paling aku takuti dari umatku adalah kalau umatku semuanya ini tulul amal panjang angan-angannya Dua hal yang paling ditakuti oleh Rasulullah menimpa umatnya Ini satu sebenarnya perhatiannya Rasulullah kepada umat Bagaimana perhatiannya beliau kepada umat hingga yang akan datang Kabar-kabar dari Allah yang akan bisa merusak umat ini Kenapa yang paling bisa merusak umat islam ini? Rasulullah memberikan kabar dalam masalah ini dengan dua hal. Dan itu yang paling ditakuti oleh Rasulullah adalah apa? Yang pertama, itiba'ul hawa. Kalau umatku ini mengikuti hawa nafsunya. Kenapa kok bisa ditakutkan oleh Rasulullah kalau umat ini Mengikuti hawa nafsu itu akan menjadi kehancuran bagi umat Kalau orang sudah mendasarkan hawa nafsu Akan menghalangi dia dari kebenaran Artinya ya Pak Walaupun uh, tahu kalau itu adalah benar Bakal diingkarinya karena sebab hawa nafsu Walaupun sudah ngerti, kalau salah tetap diteruskan. Karena sudah terkuasai hawa nafsu. Dan ini yang paling takuti. Lebih-lebih lagi adalah, Ulamaknya dalam umat ini, Kalau mereka itu mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah ulamaknya yang mengikuti hawa nafsu, Pastinya yang keluarnya bukan kalam hikmah Bukan ngajak pemersatuan Tapi jadi fitnah Yang diinginkan hanya akhirnya apa? Kepentingan pribadi Kepentingan dari politiknya Lah ini Ini karena apa? Sudah terbawa oleh hawa nafsu Semuanya bisa jadi korban Kalau sudah terkena dari hawa nafsu Tidak peduli apakah itu umatnya Yang mau dikorbankan Temannya bahkan keluarganya bisa jadi korban Kalau sudah terkuasai dengan hawa nafsu Ini yang pertama Yang kedua Watulul amal Apa tulul amal? Istish'aru Tulil bakok vid dunia. Tulil amal itu yaitu merasakan kalau dia masih berumur panjang ada di atas dunia. Ngerosok dirinya ini merasa kalau nanti masih hidup lama. Ini, ini yang dinamakan dengan tulul amal. Ini juga menjadi satu sebab yang akan merusak, yang akan menghancurkan umat ini. Makanya ditakutkan terjadi kepada umat ini. yang paling ditakutkan oleh Rasulullah untuk terjadi di umat ini. Salah satunya yaitu ya ini tulul amal. Khawatir kalau nanti umatnya ini semuanya ada rasa tulul amal pada diri mereka. Kenapa kok tulul amal akan merusak tulul amal ini fayunsil akhirah. Dalam satu riwayat dikatakan oleh Sayyidina Ali wa tulul amal fayunsil akhirah. Tulul amal ini justru akan bisa melupakan kita kepada akhirat. Orang kadok, kalau sudah ngerasa dirinya bakal hidup lama di dunia yang dipikirkan di dalam kepalanya dia program planning untuk ke depan bagaimana dalam kehidupan ekonominya dia untuk ke depan Lupa akan akhiratnya karena dirinya sudah merasa nanti mungkin 10 tahun yang akan datang bagaimana ya keluargaku ya bagaimana pekerjaanku ini ya yang dipikirkan akhirnya apa bukan nanti bagaimana amalku untuk ke kuburan ya Bagaimana nanti untuk menghadapi malaikat munkar nakir ya. Terlupakan dengan akhirat. Dia akan menjadi dalam masa itu amal menjadi sebab. Bagi hati-hati kita untuk menjadi hati yang cinta dunia. Satu sebab yang paling utama Untuk memunculkan rasa cinta dunia Adalah rasa tulul amal Kalau sudah orang rasanya Kerasan betah di dunia Kepingin urib dowo terus Kepingin panjang umur terus ada di dunia Nah dia bakal akan yang dipikirkan adalah duniawinya Terlupakan nanti dari Ini maka dikatakan dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Anas arba'atun min ashshiqok ada empat perkara yang menjadi celakanya umat ini ada empat perkara yang menjadi celakanya dan hancurnya umat ini yang pertama dikatakan jumudul ain Mata-mata yang sudah membeku Artinya membeku Sudah jarang sekali mengeluarkan tetesan air mata Bukan tetesan air mata karena Satu kesedihan Bukan Tidak pernah meneteskan air mata Karena takut kepada Allah Hatinya sudah tidak ada rasa takut kepada Allah Cuman bisa tertawa tapi tidak pernah merasakan, tidak pernah memikirkan di dalam hatinya. Bagaimana nasibku nanti ada di alam kubur? Apakah aku bisa menjawab pertanyaannya mungkar nakir? Lupa. Kenapa hatinya yang sudah mengeras? Matanya tidak pernah mengeluarkan, meneteskan air mata karena takut. Ya Allah, jangan-jangan aku nanti di akhir hidupnya bukan mati dalam keadaan khusus khutimah. Tidak pernah terkenal. Terpikirkan seperti itu Ini termasuk satu pertanda Karena kalau hati Sudah dikuasai oleh Cinta dun, dunia Yang kedua Hati yang sudah mengeras Kalau sudah hati mengeras Kaitannya dengan yang pertama Jumudul Ain Mata gak pernah Mau menangis takut karena Allah ini kalau sudah hati sudah mengeras dinasehati ojo riba jangan renternir keras hati tidak mendengarkan cuma masuk ke telinga tapi tidak sampai ke dalam hati ini kalau sudah orang keras hatinya jangan maksiat jangan berjudi jangan minum komer mentah semuanya kalau orang yang sudah keras hatinya Makanya ini menjadi Kehancurannya umat Kalau hatinya semua umat ini mengeras Bukan keras loh pip, Hati walaupun kan masih enak Kalau seandainya hatinya kambing disati enak kok bib Bukan keras kalau dipegang Keras Tapi sudah bakal menolak pada kebenaran Hati kalau sudah mengeras akan menolak pada nasihat ojo wali yang bernasehati para nabi bakal ditolak kalau sudah orang keraslah. Lihat kafir kaf orang kafir guras, mereka sudah Allah jadikan keras hatinya. Nasihat dari Rasulullah sendiri tidak didengarkan, karena memang apa sudah nyatakan khotamallah ala kulubim wasamim walabsari mghisyawah. Allah telah menutup bagi hati mereka, pendengar mereka, ditutup oleh Allah, hatinya dijadikan keras. Akhirnya enggak mau mendengarkan walaupun nasihat itu keluar dari lesannya Rasulullah. Ini kalau sudah hati keras. Apa yang menyebabkan hati keras? Pertama karena cinta dunia. Kalau hati sudah terkuasai cinta dunia Bakal mengeras Yang kedua karena maksiat Kalau terus-terus Hati ini Dibarkan Imam Ghazali Kalau sudah maksiat Maksiat itu ibarat nokto Titik hitam Satu maksiat Di titik hitam Satu Dua kali maksiat dua, tiga, empat Kalau tidak ada penghapusan dari dosa itu dengan taubat Titik ini terus Tidak akan terhapus Kalau sudah lama maksiatnya yang terus berjalan Tapi tidak mau tobat taubat Akhirnya sampai lama-kelamaan hati tertutup dengan titik hitam terus Sehingga hati ini sudah mulai mengeras Kalau sudah hati mengeras tertutup dari nasihat tidak mau dengarkan nasihat, jauh nasihatnya para habaib, eh, nasihatnya para nabi bakal ditolak pak. itu kalau sudah orang yang dalam keadaan keras hati. yang ketiga Watulul amal orang yang panjang angan-angannya merasakan hidup terus ada di dunia. ini semuanya sebenarnya menjadi sebabnya satu, yaitu karena sudah menjadi orang yang cinta dun. Dan yang terakhir, yang terakhir walhirsu ala dunia orang yang hatinya tamak dalam urusan dunia, nih, Maya merusak paling merusak dalam masalah itu lul amal termasuk orang yang panjang angan-angan. Kalau sudah hatinya ngerasa hidup panjang di dunia, akhiratnya bakal jadi korban. Terlupakan dari akhiratnya Yang mau dicari cuman urusan dunia Yang disibukkan urusan dunia Bakal muncul yang kekhawatiran di hatinya Bukan kekhawatiran adab di akhirat Ya apa ya nanti anak-anakku ini Kira-kira ekonominya ya apa Kehidupannya mereka nanti kalau aku mati ya apa Yang dipikirkan urusan duniawinya bukan urusan ya Allah bagaimana nanti nasibku kalau sudah mati Israel datang aku belum siap untuk menghadapi dari azab kubur yang begitu pedih pertanyaan malaikat munkar nakir di dalam azab di dalam kuburan kalau sudah orang ingat akhirat dia bakal bersegera Lebih menyegerakan Untuk melakukan ibadah Daripada urusan dunia Lebih mengutamakan Akhiratnya daripada Kehidupan dunia Tapi kalau sudah orang yang sudah Dikuasai dengan tulul amal Yang dipikiri dunia Akhiratnya Yang jadi korban ya, Cuma Ini cuma Sebenarnya gak mutlak rasa tulul amal ini Kita menjadi suatu yang jelek Sebenarnya Bukanlah semua tulul amal itu adalah sifat jelek Karena kalau orang kita ini masih membutuhkan rasa antulmal Cuma diarahkan Nih Karena memang tuh amal ini orang nasa darinya masih akan hidup itu akan memberikan himmah semangat hidup pak. Kalau sudah orang nggak ada tulul amal yang dipikiri besok mungkin aku mati. Akhirnya apa nggak mau kerja urusan keluarganya bagaimana nggak akan ada yang mencarikan nafkah loh rusak kehidupan dunia. Masih diputuhkan untuk tulul amal lebih-lebih ini santri. Santri ini harus ada rasa tulul amal. Cuma harus diarahkan. Ini. Harus diarahkan. Yang dimaksudkan dalam hadis ini. Wa tulul amal termasuk perkara yang membuat celaka. Adalah tulul amal yang sampai yulhihim alil akhirah. Melukan meradari kehidupan akhirat. Tapi kalau tulul amal itu diarahkan untuk modal ke akhirat, itu justru bagus. Itu yang kita butuhkan. Lebih-lebih santri. Kalau santri sini pikirin, besok aku mati, enggak bakal belajar. Enggak mau belajar, lu nanti aku mati kepingin kepinginnya solatok. Lah kapan jadi alimnya? Lah akhirnya enggak ada orang alim. Kalau kehidupan kita setiap orang merasakan, bisa aku sudah mau mati nanti sore ini mungkin aku mati sebentar lagi aku akan mati yang aku hadapi nanti bapak malaikat Israel nanti akan menghadapi malaikat mukar nakir nggak mau kerja akhirnya rusak roda kehidupan dunia. Yang biasanya kerja jadi petani Gara-gara misalkan terlalu ingat akhirat toh Ingat kematian Akhirnya gak mau pergi ke sawah Siapa yang mau menghasilkan beras Mau cari mana Dari mana beras kalau orang satu dunia seperti itu Yang tukang batu Misalkan Semuanya mengingat akhirat Akhirnya ada di rumah toh Ibadah, wiritan terus Sholat terus, gak mau kerja Siapa yang mau membangunkan rumah Bagaimana nanti yang memerlukan untuk rumah Yang mau bekerja sebagai yang lainnya Kalau semuanya merasa Dalam hatinya akan mati Dalam waktu yang singkat Yang dipikir hanya akhirat Tapi tidak ada pemikiran sama sekali Dalam urusan dunia Roda kehidupan juga akan rusak yang terpenting mengarahkan bagaimana tulul amal ini yang membangkitkan semangat kita untuk modal akhirat. Semangat dalam kerja, kita semangat untuk bekerja. Jangan sampai semangat, tetap semangat. Nanti aku kepingin mau haji. Aku mau kerja biar bisa untuk menjadi bekalku haji. Bagus. Kalau orang enggak ada tulul amal seperti ini, enggak mau ada perasaan seperti ini. Yang dipikir akhirnya pegangan tasbih sama salat. Rusak kalau sudah seperti ini. Heeh, hmm, ya. Nah, jadi harus ada sebenarnya tulul amal. Cuma yang terpenting harus diarahkan jangan sampai melupakan dari urusan akhirat. Ini semuanya harus ada. Eh ya, semuanya dalam masalah sebenarnya harus ada satu sebenarnya rahasia dalam masalah tulul amal ini bukanlah semua tulul amal harus dihilangkan karena justru tulul amal inilah yang akan membangkitkan semangat ini semuanya bisa terbangkitkan semangatnya yang penting satu jangan sampai terlupakan dari akhirat yang dimaksudkan dalam hadis ini Dia merasa panjang umur di dunia Lalai sama akhirat Sudah maksiat Kalau sudah orang bakal lali, lupa dengan akhirat Dia bakal akan menunda-nunda amal Dia bakal akan menunda-nunda tobatnya Oh nanti aja kalau sudah umur 40 tahun loh. Iya kalau nyampe dirinya 40 tahun Ya ini tulul amal seperti ini Yang bakal menjadikan dia celaka Inilah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Tapi kalau tulul amal yang menjadi semangat, pembangkit semangat dia kalau dalam urusan akhir, itu yang bagus. Kerja jadi semangat untuk menghidupi, mencari riski yang halal buat keluarga. Untuk menjadi perbekalan ibadah, biar tenang. Kalau ada kelebihan rezeki bisa dibuat sodako, nanti bisa untuk dibuat bekal dia pergi haji. Bagus. Itu nggak bakalan akan muncul semangat untuk seperti itu kecuali kalau ada rasa tulul amal. Sebenarnya nggak bisa kalau tidak ada tulul amal. Yang penting mengarahkan. Nih, seandainya tidak ada tulul amal, pak para ulama enggak akan ngarang kitab, Pak. Nih, makanya Asai Az-Zamahsari itu termasuk rahmat bagi umat adalah Allah memberikan rasa lupa kepada walinya. Diberikan ada saat waktu-waktu lupa sehingga yang diingat dunia, gara-gara ingat dunia, ingat umat, mereka itu bisa untuk mengarang kitab. Karena dengan kitab ini yang akan manfaat bagi umat. Kalau seandainya Allah tidak memberikan rasa lupa pak. Mereka ibadah terus pak. Tidak mikir umat ini. Yang penting mereka. Mereka sendiri para walinya Allah itu bakal akan apa? Lebih khusus untuk melakukan ibadah. Daripada untuk ngarang kitab. Mereka ngarang itu ngarang kitab itu sebenarnya dalam keadaan lupanya pak dibuat lupa dari akhirat akhirnya ingat sama umat nih ingat sama umat yang dibutuhkan umat ngarang kitab loh sebenarnya ada rasa tulul amal tapi tulul amalnya itu tulul amal yang bagus yang menjadi rahmat bagi umat paham ya <tuh> hmm. <tuh> Kemudian hadis yang berikutnya idza ata ahadukum alghaita fala yastaqbilil qiblah wala yuwalliha dhahrah walakin syariquu aw Satu hadis satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengajarkan kepada kita adab tata cara untuk buang air besar atau tata cara untuk buang air kecil. Nih. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan dari syariat Islam. Segalanya diajarkan oleh Rasulullah Segalanya ini diajarkan mulai dari kita bangun Dari tidur sampai kita tidur lagi Mulai urusan apapun Sampai urusan dalam kamar mandi Diajarkan oleh beliau Ini, ini nyatakan Iza ata'ahadukum al-gha'itok Jika datang Jika atau jika mengerjakan salah satu diantara kalian Al-gha'itok Dalam masalah ini al-gha'itok Artinya mengerjakan Mendatangi Al-Gha'id Maksud Al-Gha'id sini adalah Bukan dia melakukan buang air besarnya Tapi Al-makanul khali lil istinja Atau Al-makanul khali liqadail haja Maksud Al-Gha'id itu sebenarnya Artinya adalah Tempat untuk buang air kecil Atau buang air besar itu dikatakan al-ghaid. Cuma akhirnya dalam penggunaannya itu apa dibuat untuk orang yang buang air besar dinamakan ghaid. Ya, pada dasarnya al-ghaid adalah ba al-makanul khali lil istinja' al lil liqadail hajah, tempat yang sepi untuk dibuat qadaul hajah, buang air kecil ataukah buang air besar. Nah, kalau salah satu di antara kalian mendatangi tempat untuk koda'il hajah buang air kecil, apakah buang air kecil ataukah buang air besar? Falayas takbilil janganlah kalian sewaktu buang air kecil atau buang air besar dengan menghadapkan pada kiblat. Kalau mau buang air kecil, buang air besar, adabnya ini diajarkan sebenarnya Mulai dari masuk ke tempatnya Masuk ke dalam kamar mandi Dahulukan kaki yang kiri Baca doa dulu Allahumma Setelah itu Kalau sewaktu Kita mengerjakan Buang air kecil atau buang air besar Jangan menghadap ke kib yang dimaksudkan kiblat di sini adalah kiblat yang sekarang yaitu Baitullah atau Ka'bah. Walaupun dulu pernah ada kiblat kita yaitu Baitul Maqdis, gimana? Yang dimaksudkan sekarang al-qiblah di sini adalah kiblat Baitullah yaitu al-Ka'bah. Ini adab dalam masalah. ini Jangan kalian menghadap kepada kiblat Walayu yuwalli dan janganlah kalian memalingkan dengan menghadapkan dohrahu kepada punggungnya alias membelakangi kiblat. Jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Nih, ini ada. Kalau mau kencing, mau perak. Nih kalau yang di rumahnya mau bangun rumah, posisikan tempatnya kalau bisa tempat buat untuk WC-nya kangek. Ya kalau untuk di sini buat ngadap ke utara atau ke ke selatan ini ada suatu yang sunnah dalam masalah ini jangan orang kalau menghadap ke kiblat maka jika di tempat lapang nih ini kadang dalam masalah ini kencing di sembarang tempat nian ya, yang kencing sembarang tempat seperti kuda nah ini hati-hati kalau di tempat yang lapang menghadapkan dirinya kepada kiblat atau ke membelakangi kiblat. Kalau tidak ada penghalang di depannya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau masih ada penghalang dan itu kemudian apa dia enggak ada order untuk menghadap kiblat atau kayak yang lainnya sebenarnya bisa kalau enggak hadap kiblat kok tetap dia dibuat ngadap kiblat penutupi atau pencing dibuat ngadap ke kiblat atau membelakangi kiblat haram hukumnya ya, kalau masih ada penutup minimal sulusaidhira 2/3 dhira 2/3 dhira sekitar 32 cm ada ya apanya dia kencing dengan penutupnya itu Tidak lebih dari 3 dirok 1,5 meter Kalau dalam masalah eh. penutup Hukumnya kalau tidak ada udur Untuk menghadap kiblat Masih makro Luwe afdol ditinggalkan Tapi kalau tidak memungkinkan Ya sudah tidak ada hukum makruh. Yang penting ada penutup Tapi kalau tidak ada penutupnya sama sekali Haram Haram Ya kalau kamar mandi bagaimana? Kalau di kamar mandi nih. Ulama memang menyatakan kalau ngadap kiblat kan sudah tertutup di dalam kamar mandi. Bagaimana? Enggak ada masalah kalau sudah tempatnya. Berduk. Tapi afdolnya itu tetap tidak menghadap ke kiblat ataukah membelakangi kiblat. Ya, makanya kalau misalnya dalam kamar mandi mau kencing usahakan kalau bisa menghadap ke selainnya kiblat. Dinyatakan, aku akan tetapi ke shariku menghadaplah ataukah keribuhu menghadap ke barat dah. Ini timbul permasalahan loh. Katanya enggak boleh ke kiblat. Kalau menghadap ke timur ataukah ke barat, lo berarti justru menghadap kiblat di sini kan? Nah, yang perlu dipahami ni. Rasulullah pas mengatakan hadis ini beliau ada di kota Madinah Tahu kota Madinah pak? Madinah itu sebelah utaranya dari Makkah Alias apa? Kalau orang Madinah sholat ngadepnya ke selatan Ah, ketika ngadapnya ke selatan, kalau justru kencingnya ngadap ke selatan atau ke utara, sama saja menghadap kiblat atau membelakangi kib. Ya, makanya beliau menyatakan syariku ngadap ke timur. Lalu kalau ngadap ke timur, tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Oh, ribu kalau ngadap barat, bagaimana? Tidak menghadap atau membelakangi kib. Tapi kalau orang Indonesia tidak boleh niru yang bal syariku, ribu. Kenapa? Kalau justru menghadap ke timur atau barat, Berarti menghadap ke kibadah. Ya, perlu dicermati juga. Beliau menyatakan hadis ini, Beliau ada di Madinah. Rasul menyatakan syariku, Menghadap ke timur, Awar ribu menghadap ke barat. Kenapa? Kalau timur dan baratnya bukan bukanlah kibadah. Paham ya? Ini. Ya, kalau kita orang Indonesia, karena kiblatnya arah kiblat barat, ya tak boleh menghadap ke barat. Atau gak menghadap ke timur, karena bisa membelakangi Mesir. Ya, ini, ini sebagai satu pelajaran bagaimana Rasulullah mengajarkan adab. Ini sebenarnya kenapa? Alasannya, karena kiblat atauah ini adalah suatu yang mu'allim, suatu yang diagungkan oleh Allah termasuk wa mayu'azim fa inna-ha kulu. Kalau orang enggak mau perhatian ini, langsung saja kencing hadap kiblat enggak hadap kiblat, enggak melakukan adab apalagi seandainya ada penutup dan itu adalah bukan tempat khusus untuk kencing atau tempat khusus untuk vera. Ini yang biasa kencing di pinggir jalan. Walaupun ada penutup tanpa ada odori apa hukumnya makruh. Kalau ada di dalam tempat yang apa sudah dikhususkan untuk buang air kecil atau buang air besar lebih afdol tetap ditinggalkan untuk menghadap kiblat atau Membelakangi kiblat iqbat ini hadap ya yang perlu sehingga sebenarnya jadi pemikiran kalau sampean mau buat rumah perhatikan juga posisi di dalam kamar mandi jangan langsung enak-enak terus -enak. pokoknya ada kesini lebih enak tapi perhatikan dari segi syariatnya bagaimana, adab yang diajarkan oleh Rasulullah bagaimana, perhatikan sehingga apa? Setiap mau ke dalam kamar mandi ingat akan sunnahnya beliau, mau ngerjakan nencing, mau ngerjaiarah, ingat pada sunnahnya beliau. Dapat sunnah terus, siapa? Ham, ham ya. Pak. Dapat, ya? Nah, ini yang perlu, jangan perlu diperhatikan dalam masalah ini sehingga apa? Jangan sembarang menghadapkan dalam membuat rumah atau membuat tempat untuk ke da'ul Tapi perhatikan juga dari segi sunnah. Ini menjadi satu bagaimana perhatian. Bagaimana segalanya diajarkan oleh beliau. Segalanya, semuanya ada syariat dalam apa orang-orang barat. Itu luluh ini mengajarkan. Sengaku kalau kadang dipanggil hewan, tidak mau ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk dipanggil anjing ngamuk-ngamuk. Eh tapi adab kencingnya kadang niru kuda. Cara kencingnya kadang niru anjing. Tuh, cari tempat berkencing. Nah. Ini kan caranya ya, warna kucing, kan kucing. Ngendus-ngendus ke pagar eh, nempel-nempelkan badannya, balik badan kencing. Lah. Ini kan sama kan kan lihat pinggir jalan. Tolak-tolak ke sana. Ada orang apa? Ada, ada, ada orang buka celana kencing loh. Persis tidak? Persis. Itu dibilang apa? Kalau dipanggil kucing ngamuk. Eh kucing kencing ngamuk. Tapi tidak mau melakukan adab. Seperti adab. Eh manusia. Ini Rasulullah ngajar, benar mengajarkan kepada kita. Benar-benar. Eh manusia yang berakal. Sampai itu punya akal, gunakan akalnya supaya sampai itu benar-benar layak sebagai manusia yang berakal, gitu. Ya hingga apa diberikan adab, semen bukan kayak orang Barat, ke orang Eropa yang kencing sembap. Bagaimana kita akal supaya menjadi benar-benar orang yang beradab sesuai dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Hafth ya, Allah Hafiz.